Jadi lepas itu, yang mana? Pohon, pohon, mana? Pohon rotan. Satu aja yang di sini berapa? Oh satu aja. Misi, mesti bersyarat, bersyarat. Misi, kita bersyarat. Jadi mungkin ada satu pertanyaan aja, satu saja. Bukan keluhan. Bukan keluhan. Ini mumpung Gus Bak pada Madohirul Jamal. Iya Madohirul Jamal. jamal ya. Sebentar lagi sudah. Sebentar lagi sudah Madohirul Jalal. Jadi kakaknya ditakon nih. Bangus tunggal mawar. Mikir. Ya, terima ini ini ini ambil ambil ambil ampun towa towa terus Gus ya coba lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, saya Fadil, alumni Unisma yang kuliahnya paling lama oh, ya. <laughs> masih di jalanan uh, Gus uh, pertama saya Muhyibin Jenengan mengikuti tiga tahun terakhir e, sepertinya ketika Mbah Hasim Asyari hadir di tahun 1900-an sampai mendirikan itu kok suasananya sama seperti Gus Baha hadir di tengah-tengah situasi e, genting Indonesia ini saya kira yang memunculkan nama Gusbaha di banyak media online yang saya amati itu malah awalnya dari kelompok hmm. <laughs> bukan kita gitu. Dan, dan itu kami melihat bahwa uh, apakah nanti 1926 dan 2026 satu abad NU saya kok termasuk orang yang punya apa ya semacam harapan gitu gus baha bisa ya mungkin kalau beliau bahasium rois akbar eh, sekarang rois am nanti ada istilah barulah tengah-tengah antara rois am dan rois akbar <laughs> karena setiap eh, satu abad harus ada mujati dan kami berharap eh, dan kamu aja <laughs> <laughs> itu yang pertama artinya mohon maaf gus eh, yang kedua soal eh saya termasuk orang yang cukup uh, iskal dengan uh, peristiwa uh, Nabi kalau-kalau banyak disebutkan itu kisah Nabi Khidir yang atau Khadir yang uh, me, di, di, dari tiga cerita itu hanya satu cerita yang saya masih agak bingung soal uh, di situ anak kecil itu pakai pakai kalimat kalau di Al-Quran itu pakai kota lah. jadi pakai anak kecil itu di dibunuh seperti itu jadi ada ada ada istilah yang eh, apakah memang saat itu ada syariat yang membolehkan atau memang eh, ada sesuatu yang eh secara eh, secara dari Allah subhanahu wa ta'ala memang itu dibolehkan untuk nabi khidir jadi diantara semua cerita itu saya yang agak iskal yang itu. Kalau yang e, kisah e, soal membocorkan itu mungkin masih bisa masuk ya. Tetapi apakah sudah ada ilmu psikologi yang sangat tinggi sehingga kalau ada anak-anak yang idiot itu atau apapun istilahnya yang sekarang itu, itu boleh dilakukan tindakan. <tik> begitu <tik> Nah ini, ini saya lebih provokatif dari Pak Rektor biasanya. <tik> artinya mohon maaf karena pemahaman saya eh, ada dua pendekatan ilmu yang masuk satu eh, seperti Nabi Musa yang satunya seperti Nabi Khidir mudah-mudahan eh, ada sedikit dan mudah kamu berjalan eh, <laughs> siap Gus terima kasih dan yang terakhir eh, mudah-mudahan eh, karena Indonesia situasi terakhir saya kira kita ketahui eh, lagi pandemi seperti ini Gus jadi saya juga ingin eh, pendapat Gus Baha apakah ini situasi pandemi Corona itu Allah sedang ma'dohirul jamal atau ma'dohirul jalal terima kasih <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung mawon Gus ini provokatif ini kayak di situ aja kamu tanya kok terus mirip <laughs> siapa Fadhil ya Fadil. dari dari peternakan ya peternakan tapi mau ngomong tafsir itu boleh kan peternakan ngomong tafsir ini boleh iki dere iki yai kula peternak <tid> ini ada yang hafal Quran ngaco paling enggak setengah hafal ndak yang yang dari unisma ndak begini ayat itu kan ditutup wama fa'altu an amri ya sama nani wama fa'altu lan orang nglakone ingsun hu ing kabeh sing kasebut an amri mergo kepinginanku yang jadi saya melakukan itu semua bukan kharap saya sendiri jadi khadir sendiri itu kamu untung tidak menekuni tafsir kalau menekuni tafsir yang kamu soal bukan Nabi Khidir karena Nabi Khidir itu hanya satu orang yang kamu soal harusnya Israel <tik> <tik> <tik> itu tidak rektor, tidak kiai besar, tidak siapa saja dia itu itu <tik> kenapa Israel tidak kamu tegur? Gimana hukumnya Qatulul mukmin? <laughs> kenapa Israel tidak kamu masukkan ayat Wama ya Qatulul Mu'minam muta'amitan fajazauhu jahannamu khalidhan fi'ah ingat ya Israel <laughs> <laughs> <tik>. iya kan? nah Israel melakukan pembunuhan itu kadang yang dipatahin ini nyansai orang soleh betul tapi waika Kabundut ya itu Israel juga tidak atas pilihannya Tapi karena print Nah Khadr itu bukan Nabi Syariat Kira-kira mirip kayak Israel Karena beliau bukan Nabi Syariat Jadi ini agak aneh ini kan orang nekuni tafsir kayak saya Sampai berjilid-jilid kitab Saya kemarin mata saya agak sakit Karena saya nangis itu sudah dua hari Bukan mikir sampaian Tapi mikir ilmu ini harus ada yang mempertahankan karena apa ya, nekuni ilmu itu kan ribet kalau yang nekuni ilmu terus dosen terus rektor itu ya agak ada fasilitasnya kalau nekuni ilmu kiai itu naruah keramat kan takobalawwamin aminkum takobal yakari <G ¿Takubaniakari> <GES> <GES> iya tapi saya alhamdulillah keramat jadi ya ya tetap hidup itu saya ulang lagi ya harusnya mas Fadil itu kalau nekuni itu yang disoal tuh Nabi Khidir. Nabi siapa? Apa malaikat siapa? Israel, karena itu korbannya lebih banyak. lebih banyak. Pertanyaannya Israel kena enggak oleh aturan ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu, enggak ndak? Karena semua itu wa ma fa'altu an amri. Saya lakukan ini, mungkin ngaji kamu enggak hatam sih mau delok faqotalah <laughs> itu. Itu Nabi Khidir pasti tersinggung enggak baca belakangnya itu. <laughs> ya karena jurusan peternakan itu atau salah gurunya yang ngajar <laughs> daripada nyalakan satu orang dengan dua ya, jadi ya, ya. Jadi kalau ngaji itu khatam sehingga ngerti ayat itu kan ditutup wa ma fa'al tuhu an amni nah menurut Ibnu Hajar al sekolah yang nyarai uh, Bukhari dan ketika itu cerita tafsir ayat itu wa hadha dalilun ala annamu sa'afdulli minal khadir justru ayat-ayat itu menunjukkan Musa itu lebih utama ketimbang Nabi Khidir karena Nabi Khidir monoton, melakukan apa saja yang diperintahkan Allah sementara Musa tetap dengan gugatan syariatnya beliau tidak terima ada orang main membunuh aku tahu tak nafsan zakiyyatam bilkhairi nafas laku jikta syai'an nukro suratu Musa ilanahil mungkar itu menunjukkan beliau Nabi ulil asmi jadi Nabi Musa langsung sikap, wah ini tidak benar kamu padahal sudah ada perjanjian kamu tidak boleh bantah tapi Nabi Musa lebih ngeboti syariat lebih memihak syariat nahi mungkar itu wajib justru itu menunjukkan derajatnya Nabi Musa fokal khadir makanya Nabi Musa tetap gugat nggak bisa dong ini nafsan zakiyatan kok kamu bunuh maka itu jadi ilmu Nabi Khidir pada akhirnya nyuman saya oh ya nggak bisa jawab makanya beliau menutup wa ma fa'altuhu an amri sebenarnya saya sendiri itu ya nggak punya alasan jadi kalau Israel kamu tanya, ini gimana ini? Wong melarat, mulai cili, mesuke buat pateni, buat yo Barroben sempat suke itu. Ini kuliah paling lama, orang sempat urip penak. Tapi <tuh> <tuh> <tuh> itu kan, buat yo mateni, Wong kira kiro, lah, nak we sempat mapaan sempat. Doa anda kan Israel pakai aturan syariat kan, mateni orang kan jadi kiro kira lah. <tuh> Jadi itu dah ada hubungannya tadi dengan ilmu yang katakan kata, urusan psikologi anak itu tetap semuanya haram dibunuh, enggak boleh. Ya, jadi tetap makanya ini pentingnya ngaji khatam itu tadi. Jadi pada akhirnya tapi khidir itu ada punya alasan hanya hentikan wa maaf tuhu an amri. Pada akhirnya yang paling pokoknya itu semua ini saya lakukan saya sendiri itu dah tahu, karena perintah. Karena perintah. Jadi. Untung kamu gak nyuall Nabi Israel. Kalau nyuall diinjem ribet kan. <laughs> ini orang tadi pas seminar gus bang kritik saya. Wah. Jadi, jadi itu pinter kamu. Yang kamu soal Nabi Khidir ya. jadi tidak itu. Ya kalau nyuall Israel resiko tinggi itu, resiko tinggi. Tapi yang jelas gitu ya. Makanya tradisi pesantren seperti ini harus terus. Karena yang punya tradisi khatam. Saya Satu kalau ngaji kitab rahatam itu tersiksa kan tadi. Kadang-kadang yang depan-depan tuh enggak jawaban, jawabannya di belakang tadi wa ma fa'al tuhu anam dari katawidu malam tasti alaihi shukro. Jadi ya sudah kira-kira seperti itu. Wajar kamu tak sabar. Wajar kamu dah itu omang salah sendiri sebenarnya juga faham itu. Jadi ya corak besok Wajar sah musa kira faham. Sebab aku je, aku jauh tak faham. Mak aku yang mau ngakoni. Jadi sebenarnya sama-sama dah itu kan. Ijin wama faal tuh antamri. Dah ya.